وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullaha Fakat faza man ittaqah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Ma'ashra muslimin jama'ah salat Eid fitri Yang dirahmati oleh Allah Marilah di dalam menyambut hari yang sangat bahagia ini Hari Raya Idul Fitri Kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Tentunya dengan harapan mudah-mudahan bekal takwa itu Dapat menambah giatnya kita untuk beribadah kepada Allah Dan kita permohon mudah-mudahan Seluruh amalan ibadah kita yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan Mulai dari tanggal 1 sampai kemarin semuanya diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. <tuh> Masyarakat Muslimin hari ini di mana-mana dikumandangkan takbir, bahkan sejak semalam itu pertanda hari kebahagiaan, hari kemenangan sudah ada di tangan kita. Dikatakan liso ini farhatan, farhatun. عند الفطري وفرحه عند ذلك ربي Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan itu akan mendapatkan dua kegembiraan Pertama kegembiraan tatkala Idul Fitri yaitu saat sekarang ini kita sama-sama berbahagia kita sama-sama bergembira bersama dengan keluarga dan juga umat Islam dan nanti tatkala kita dipanggil oleh Allah yaitu tatkala kita menghadap kepada Allah ...maka kita akan diberi kegembiraan oleh Allah SWT... ...karena kita telah melaksanakan kewajiban... ...melaksanakan puasa serta ibadah sunnah lainnya... ...pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang demikian ini benar-benar telah kita raih. Dan juga mudah-mudahan seluruh keluarga kita... ...merasakan hal yang benar-benar dijanjikan oleh Allah tersebut... ...sehingga mereka bersama-sama dengan umat Islam yang lain dapat melaksanakan kegembiraan yang sangat luar biasa ini. Mashall muslimin. Namun pun demikian. kita juga jangan lupa bahwa di belahan dunia masih ada orang yang melaksanakan sholat idul fitri dalam tekanan. Paling tidak saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, mereka ingin melaksanakan sholat idul fitri seperti kita kita ini. Ingin malam hari semalaman itu bertakbiran, ada etikaf di masjid demikian dan seterusnya. Tapi, apa daya mereka dapatkan tekanan dari musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang Israel yang telah membabi buta, membombardir mereka. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sekalipun kita jauh dari tempat mereka, namun hati kita dekat dengan mereka. Mudah-mudahan mereka diberi keamanan. Mudah-mudahan mereka diberi keselamatan. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah mati di dalam peperangan itu jadikan mati syahid yang diterima oleh Allah Subhanahu taala dan sudah mendapatkan farhatun indalika irabbi yaitu kegembiraan tatkala menghadap kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ya, memang demikianlah kondisi umat Islam saat ini. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an walam tardha ankal yahudu wal an hatta tattabi'a millatahum. Walantara angkeliyahut sekali-kali tidak pernah akan ridho atau tinggal diam terhadap kalian umat Islam al alyahut orang-orang Yahudi wanasoro dan orang-orang Nasrani hatta tetapi amilatuhum sehingga kalian itu mengikuti langkah-langkah mereka. Menurut para ulama yang dikatakan bila itu tidak harus kita kemudian ikut agama mereka. Kita yang muslim pindah jadi Yahudi, kita yang muslim pindah jadi Nasrani. Bukan harus itu. Walaupun tujuan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani memang semacam itu. Agar kita keluar dari agama Islam dan ikut agama mereka. Tapi millah menurut ulama ahli tafsir dikatakan juga adalah perilaku. Kalaupun kita sudah atau umat Islam sudah mengikuti perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu berarti peperangan ini Sudah dimenangkan oleh mereka Masyarakat muslimin Kekejaman orang Yahudi memang Luar biasa Jangankan kita umat Islam zaman sekarang Zaman para nabi Sebelum nabi Muhammad Lahir Itu nabi-nabi terdahulu Orang-orang Yahudi sudah pernah membunuh Para nabinya Kalau mereka diutus oleh Allah seorang Rasul di antara mereka orang-orang Yahudi sebagian dari orang-orang Yahudi itu membohongkan atau mengingkari dari kenabian seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT di kalangan mereka dan sebagian Yahudi-Yahudi itu justru membunuh para nabinya jadi jangan heran kalau umat Islam dewasa ini kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu memang perilaku mereka sejak zaman dahulu kala. Bahkan diriwetkan ada 70 nabi yang pernah dibunuh oleh bani Israel. Para muslimin kemarin lusa atau menjelang hari raya Idul Fitri ini, pada hari ke-18 dari serangan Israel itu sudah wafat atau syahid di antara umat Islam sejumlah. Tidak kurang dari 800 orang atau 800 nyawa umat Islam layang di bumi Palestina. Dan yang terbanyak adalah ibu-ibu dan anak-anak. Karena itu marilah kita senantiasa bergembira. Kita bersyukur kepada Allah di negeri kita ini sekalipun kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan tidak tenang misalnya dalam hidup kita tapi tetap saja kita dapat melaksanakan Idul Fitri atau lebaran itu dalam keadaan yang sangat tenang, sangat nyaman, tenteram. Coba mereka mau sholat saja rasa ketakutan mendalam di dalam hati mereka. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberi ke tegaran oleh Allah. Diberi ketabahan oleh Allah. Diberi kesabaran oleh Allah SWT. Sehingga benar-benar mereka juga mendapatkan minimal hari ini. Atau tatkala mereka melaksanakan solat a'idil fitri. Ada sedikit kecerahan, kegembiraan dalam hati mereka. Itu harapan kita. Karena setiap seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Apa yang mereka rasakan tentunya kita juga harus ikut merasakannya. Minimal keprihatinan masyarakat muslimin untuk itulah karena persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain walaupun dari tempat yang jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tatkala beliau menghadapi salat Idul Fitri beliau mengingatkan jangan sampai setelah hari raya atau melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan kemudian kita melaksanakan hari raya itu terlalu berlebih-lebihan Jangan sampai demikian. Nabi menggambarkan. Ada kalanya seorang itu. saking Senangnya sehingga berlebih-lebihan. Di dalam. Melaksanakan Idul fitri. Dalam kegembiraannya. Maka Nabi melarang mengibaratkan. Jangan sampai seorang laki-laki. Kemudian menggunakan. Pakaian-pakaian atau aksesoris. Yang diharamkan oleh syariat. Contoh misalnya. Seorang laki-laki haram menggunakan jenis aksesoris yang terbuat dari emas atau juga pakaian yang terbuat dari sutra, itu haram jadi kalau kita di hari raya yang penuh barokah, yang penuh kekusuhan ini kemudian kita melaksanakan kegembiraan kita tampakkan rasa senang itu berlebih-lebihan, kita memakai cincin emas atau jam tangan emas atau kacamata emas misalnya ini hukumnya haram kalau itu orang laki-laki atau juga mungkin hal-hal semacam itu di tempat kita jarang ya karena itu pelaksanaan atau orang menggunakan emas bagi kalangan laki-laki itu banyak dulu di zaman jahiliyah, di kalangan orang-orang Arab dan kalau nabi masih hidup tapi kalau sekarang mungkin di antara kita ada yang menggunakan kain sutra, baju sutra Agar terlihat, wah ini loh hari raya aku biar tampak gagah. Aku tampak bergengsi. Membeli baju yang terbuat dari sutra. Ini haram. Kata Nabi, lahum fit dunya walana fil akhirah. Itu pakaian-pakaian semacam itu lahum fit dunya. Adalah milih orang kafir di dunia. Walana fil akhirah. Sedangkan bagi kita, jatah kita kelak akan kita ambil di akhirat. MasyaAllah Nsimin, sekalipun zaman sekarang jarang diantara kita untuk melakukan semacam itu, tapi bisa dikiaskan. Apa itu dikiaskan? Janganlah kita terkala melaksanakan Idul Fitri atau kegembiraan itu diaplikasikan dalam bentuk yang dilarang oleh syariat. Anak muda-muda misalnya, mumpung hari raya mencari tempat-tempat hiburan yang di situ campur laki perempuan dalam kemaksiatan misalnya mencari konser-konser musik dangdut, joget-joget nah, ini yang banyak biasanya di kalangan kita, itu tidak boleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan jangan sampai orang laki-laki menggunakan emas-emasan dalam aksesoris atau pakaian sutra itu agar pahala yang kita raih pada bulan suci Ramadan tidak hangus maka sangat sayang kalau kemarin kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah baik itu ibadah puasa yang melelahkan itu, ibadah terowek ibadah etika, ibadah membaca Al-Quran dan lain sebagainya kemudian kita hapuskan dengan hal-hal yang remeh yang sejenak tak kita berada pada bulan syawal ini itu sayang sekali karena itu marilah kita yang masih segar ini yang kita diberi kesempatan oleh Allah waktu yang luang, keadaan yang aman, lingkungan yang tentram Kita tetap saja melaksanakan ibadah kepada Allah. Tatkala kita berada pada bulan Syawal melaksanakan Idul Fitri, jangan sampai kita berhura-hura kemudian hingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahim min dzalik. Bagi kaum ada lagi pekerjaan dan amalan yang sangat ditekankan di dalam syariat Islam yaitu saling bermaaf-maafan. Kalau kemarin tatkala kita melaksanakan puasa, tatkala kita melaksanakan sholat tarawih dan sebagainya ibadah-ibadah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, ikatan kita kepada Allah. Karena kita dijadikan Orang-orang yang beriman kepada Allah Yang difardukan untuk beribadah Kepadanya Namun tidak akan lengkap dan tidak akan Sempurna Kalau kita lakukan Tapi tidak kita laksanakan Artinya hubungan Dengan manusia sesamanya Maka di hari yang sangat fitri ini Marilah kita saling Mengungkapkan rasa Kesalahan kita Atau dosa-dosa kita kepada sesama Saudara, tetangga, handai tolan, kita minta maaf kepada mereka. Bahkan diriwetkan setiap orang yang bersalaman satu dengan yang lainnya atau berjabat tangan, itu sebelum jabat tangannya berakhir atau lepas tangan satu dengan tangan yang lainnya, itu Allah SWT berkenan untuk mengampuni kedua orang yang berjabat tangan. Alangkah indahnya Kita berjabat tangan dengan sesama Itu sudah mendapatkan Ampunan dari Allah SWT Tentunya inilah pundi-pundi yang Harus kita raih Namun pun demikian jangan salah Masyarakat muslimin tetap saja Harus sesuai dengan syariat Masyarakat muslimin kaum laki-laki Bersalaman dengan Sesama laki-laki Sedangkan ibu-ibu muslimat Bersalaman dengan Ibu-ibu muslimat Jangan sampai ada ingin bersalaman, tapi justru melakukan keharaman. Apa itu? Dengan tetangga yang bukan mahrumnya, laki-laki dan perempuan bersalaman. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Yang boleh bersalaman itu adalah keluarga yang tidak membatalkan sholat. Misalnya kakak beradik, ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau kakek nenek dengan anak. Paman dengan keponakan. Suami dengan istri. Itu boleh. Tapi kalau seorang laki-laki. Dengan saudara sepupunya yang perempuan. Karena membatalkan sholat bila bersentuhan. Itu juga hukumnya haram bila bersalaman. Ini yang sering terjadi di antara umat Islam. Tidak tahu. Asal suka bersalaman. Yang penting hari raya idul fitrian kemudian tidak tahu batas-batas taharama. Ini sayang, sayang sekali. Inginnya mendapatkan pahala, tapi ternyata justru mendapatkan dosa. Bagaimana caranya ibu-ibu dan bapak-bapak bila ingin bersilaturahim, apalagi masih keluarga, cukuplah barangkali salaman dari jauh. Biasanya diibaratkan tangan kita yang Tangan ditempelkan dengan tangan yang kiri, kemudian kita letakkan di depan dada. Kemudian juga yang di sebelah sana, ibu-ibunya juga demikian, cukup menganggukkan badan atau kepala. Dan kita sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah salaman yang sudah minimal, bila mana ketemu keluarga yang bukan mahrumnya. Laki-laki dan perempuan, tetangga, saudara-saudara, saudara misan, sepupu, mindoan. Atau juga dengan ipar Seorang laki-laki yang mempunyai adik laki-laki juga Kemudian sang adik punya istri Itu namanya ipar Maka sang kakak ipar dengan adik iparnya Yang perempuan tadi itu tetap hukumnya haram bersalaman Tidak boleh Nah ini yang seringkali kita langgar Jangan sampai pada saat kemarin Kita mengumpulkan pundi-pundi pahala yang sangat banyak Bahkan satu ibadah jika dilakukan pada bulan suci Ramadan. Itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah itu sayang sekali. 70 kali lipat kali 30 hari kalau tiba-tiba sirna Karena kita tidak bisa menjaganya. Masa muslimin itulah kira-kira yang dapat diambil manfaatnya. Bagi kegiatan kita pada hari ini yaitu pada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan membimbing kita agar kita benar-benar menjadi hamba yang mu'min dan mu'mina yang sesungguhnya, yang beriman kepada Allah, melaksanakan syariatnya Allah dan juga melaksanakan tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama. Mudah-mudahan mahasiswa Muslimin, Apa yang saya sampaikan sedikit ini dapat menggugah hati kita Dan juga segala amal ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Kanallah wa iya kum dari faizin, wa dikhlan wa iya kum fi ibadill salihin, wa raza kana wa iya kum mahabbat asyidil murssalin. A'udz billahi min ash-shaytan al rajim. Ya ayuhaladin, manudhulu fi silmika. ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم